Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad Wa ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma culli, wassallim, wabarak ala nabiika Muhammad, wa ala alihi, wacahhi ajma'in, wa, ajma wa mantabiyahum bi ihsan ila yumidin. Amma bantu usikum wa iyya ya nafsi, bittaqwalillah. Fadzal mu'minun al muttaqun. حيث قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Wahdatu illa Wa Antum Muslimun. Hadirin jamaah salat subuh arsyadakumullah. Setelah mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah dan membaca solawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan menjelang datangnya bulan Ramadan di mana pada bulan Ramadan ini kita semua dicintai oleh Allah, Allah Subhanahuwataala, dicintai oleh Allah Subhanahuwataala, diharapkan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahuwataala, dan sebagai bukti. Dari cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita diperintahkan untuk melaksanakan salah satu kewajiban. Jadi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu merupakan bukti cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. kewajiban yang wajib untuk ditunaikan pada bulan Ramadan yakni melaksanakan siam atau kita sering menyebutnya dengan puasa atau puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ayat yang hampir-hampir semua orang Hafal, Tentunya semua orang yang saya maksud adalah Muslim yang Rajin berangkat ke masjid Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala alladzina min qablikum La'allakum tattaqun Jadi Jadi Ayat ini dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian melaksanakan siam sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan dari Allah SWT memerintahkan kita untuk melaksanakan siyam adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa. Nah ini yang saya katakan tadi, perintah Allah ini merupakan bukti cinta Allah kepada kita. Kita dicintai oleh Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah mencintai kita agar kita nanti masuk jannah Jadi sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Mencintai, menghendaki kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa dan masuk jannah Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana caranya bertakwa Jalan menuju takwa Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kita dan bahkan mewajibkan kita Memaksa kita agar masuk jannah, agar masuk surga nah, Betapa cintanya Allah kepada kita Nah, kita setelah mengetahui bahwa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk melaksanakan siam itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa Mestinya dari sejak sebelum datangnya bulan Ramadan Kita sudah juga menjadikan takwa sebagai target kita Meningkatkan ketakwaan kita sebagai target kita untuk Menyelesaikan siam di bulan Ramadan tahun ini Nah bagaimana agar siam kita yang kita tunaikan selama sebulan penuh nanti kecuali mungkin ibu-ibu yang biasanya uh, ada hari-hari tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala melarang ya. bukan hanya meringankan tetapi juga melarang ibu-ibu dari melaksanakan siam. Itu juga sebenarnya kalau dikaji diteliti itu juga menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua termasuk diantaranya adalah kepada ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dicintai Allah. Bagaimana akar siam kita mengantarkan kita kepada takwa itu yang menjadi topik utama kita pada pagi hari ini? tentu sebenarnya kalau kita mempelajari fikih yang berhubungan dengan Ramadan perlu waktu yang panjang, tak cukup hanya 1 jam 2 jam. Ini membahas yamnya saja nanti belum tentu cukup ya. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan setelah ini nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu segera uh, bisa melengkapi keilmuannya berkenaan dengan Fikih Ramadan Fikih yang berhubungan dengan bulan Ramadan Bagaimana agar siam kita Mengantarkan kita kepada takwa Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang menyampaikan wahyu Kepada kita kalau yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah Malaikat Jibril itu semuanya Sudah mengetahui Yang menyampaikan kepada kita Kepada umatnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bukan Hanya bertugas Untuk Sekedar memberitahu eh Kalian wajib menjalankan Siam, bukan hanya itu Tetapi Beliau juga Memberikan contoh Memberikan cara Memberikan tuntunan Bagaimana kita mesti menjalankan siam Beliau adalah orang yang paling tahu Bagaimana menjalankan siam Yang mengantarkan kepada takwa nah, Kalau bukan beliau yang paling tahu siapa lagi nah maka mestinya kalau kita mau menjalankan siam siam yang pinginnya kita mengantarkan kepada takwa siam kita haruslah seperti siamnya Rasulullah saw seharusnya seperti itu nah bagaimana siamnya Rasulullah Muhammad saw pertama-tama memastikan dulu masuknya bulan Ramadhan bagaimana atau apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw berkenaan dengan Memulai atau memastikan datangnya bulan Ramadan ada dua cara sebenarnya bukan dua cara ya ada satu cara kemudian kalau tidak berhasil maka berarti berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian sahabat untuk Memandang ke ufuk Barat Ufuk di mana Matahari Tenggelam Dan bulan Sapit awal bulan Akan muncul Pada waktu maghrib ya. Pada tanggal 29 Syakban Kalau untuk Syakban kita ini Tanggal 29-nya jatuh pada hari apa? Perhatian enggak Bapak-bapak, Ibu-ibu. pokoknya nanti tanggal 18 1 Syawal eh 1 Syawal. 1 Ramadan Ustaz. Dari mana Bapak tahu? dari koran. Anu dapat kiriman WA dari teman. Jadi sebenarnya Rasulullah mau mengajarkan kepada kita pada tanggal 29 Syamban itu ya tidak harus semuanya, mungkin perlu satu bar atau dua orang yang mengupayakannya. Tentunya kalau arah barat kita itu tidak tertutup tembok. Lah maksudnya pandangnya ya, jangan di sini ya. Tentu di alam terbuka di kalau ada yang punya rumah bangunan atau rumah atau bangunan tingkat 3 atau 4 itu mungkin bisa kemarin ada Ustadz dari Pondok itu Pak Sugeng Riyadi ya, Pak A.R. Sugeng Riyadi itu eh, menyampaikan bahwa di bangunan tingkat 3 atau 4 asalkan bagian baratnya tidak eh, tertutup oleh pepohonan dan lain sebagainya itu memungkinkan untuk Uh, kita dapat melihat Hilal bulan Ramadan ya. uh, Yang saya baca Dari beberapa keterangan Dari beberapa sumber Untuk Ramadan tahun ini Tanggal 29 Syabannya Jatuh pada Hari Selasa Jadi tanggal 29 Syabannya adalah hari Selasa Dan pada hari itu pula terjadi Ijtima Ijtima itu bulan 0 Ya kan bulan itu kan 0 0, 0, 0, 0, 0 Penuh 100% terus turun lagi Sampai menuju 0 Nah bulan 0 Itu nanti akan terjadi pada hari Selasa Tetapi Karena menurut Perhitungan pada hari itu nanti Hilal tidak akan dapat dilihat ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW Kalau Hilal pada tanggal 29 Sya'ban Tidak terlihat Maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 Sehingga esok harinya yakni Hari Rabu yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni itu sama dengan tanggal 30 Sya'ban. Ya. Itu kalau nanti pada tanggal pada hari Selasa tidak terlihat kalau hilal uh, bulan Ramadan tidak terlihat. Ya memang secara hitung-hitungan, secara hisap uh, hilal Ramadan tahun ini pada hari Selasa belum terlihat, tapi sangat mungkin. Uh, banyak dari kaum muslimin yang nanti berusaha untuk melihat melaksanakan perintah dari rasulullah saw karena uh, tadi masih perkiraan tentunya ya masih perkiraan maksud saya uh, apa yang ditulis diberitakan bahwa pada tanggal 16 atau hari selasa itu Nanti tidak terlihat itu tetap Itu merupa, masih merupakan Perkiraan ya. nah, Jadi Caranya sekali lagi Tanggal 29 melihat Ke ufuk barat atau mencoba untuk Melihat hilal Ramadan Kalau kelihatan berarti esok hari Masuk bulan Ramadan Sedangkan kalau tidak terlihat Maka esok hari masih 30 Sya'ban berarti siamnya hari berikutnya, ya. kalau untuk kali ini kemungkinan besar ya, siam nanti akan jatuh pada hari Kamis dan tampaknya e, baik yang e, menggunakan madhab hisab saja ataupun hisab kemudian rukyah, ya, kan kalau di Indonesia madhabnya dua itu, ya. tampaknya untuk awal Ramadan nanti sama ya kemungkinan besar sama meskipun di Indonesia ini ada banyak sekali pendapat-pendapat ya, yang itu semua yang maksud saya yang pendapat itu bertentangan bukan bertentangan tetapi tidak dicontohkan oleh Rasul tidak dicontohkan ya, masalah ibadah jadinya ya bertentangan ya. ada orang melihat hilal itu patokannya bukan melihat hilal tetapi melihat air laut nah, ada yang seperti itu ya. ada yang melaksanakan siam itu angger ketemu rebu wage misalnya ada yang seperti itu jadi kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu di Indonesia itu lima hari yang ada yang hari ini ada yang esok lusa dan itu ada yang lagi tuh ada yang paling belakang lagi gitu Indonesia ini memang E, macam-macam sekali. Ya. Padahal sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah itu mudah, mudah bagi yang mau mempraktekkan. Kalau tidak pernah praktek, enggak anggal, wih mas, lu eh gampang, anu, ya, lu eh gampang lihat berita. Ya. Memang kalau apa namanya kita tidak mau mencoba, tidak pernah uh, mempraktekkan, ya rasanya angin, sulit so -um om juga itu kalau tidak diupayakan ya akan terasa sulit dan semua kewajiban juga seperti itu sebenarnya kita melaksanakan sholat subuh saja kalau kita tidak bersungguh-sungguh juga akan terasa sulit tapi kalau sudah menjadi kebiasaan itu sudah terasa menjadi kebutuhan telat si ti'we bisa jadi rasanya berat sekali kok aku nganti telat iki mau. Telat apa telat takbiratul ihrami ora bareng karo imam misalnya. Ya. Itu. Jadi yang pertama adalah memastikan masuknya bulan Ramadan dengan cara melihat hilal. Kalau terlihat ya alhamdulillah besok Ramadan. Kalau tidak terlihat berarti besok masih bulan Saban, siyam Ramadannya masih lusa. Kemudian eh, setelah pasti ini Berikutnya adalah Rasulullah SAW berpesan kepada kita Untuk Sebelum Masuk waktu Fajar Niat Ini saya dahulukan Niat niat untuk mengerjakan Siam Ramadan Saya dahulukan Kenapa Karena Niat di bulan Ramadan Maksud saya niat untuk menjalankan siam Ramadan ini spesial Berbeda dengan niat untuk ibadah-ibadah yang lain Niat itu didefinisikan oleh para ulama adalah maksudnya bermaksudnya hati untuk menjalankan suatu amal ibadah di mana maksud tadi dihadirkan seiring dengan pelaksanaan amal itu prinsip atau kaidah umumnya. Jadi kalau kita mau mengerjakan solat, ya. kapan niatnya? Satu atau dua detik sebelum takbiratul rotul ihram. Kalau berangkat dari rumah itu belum niat. Loh, kok belum niatau Ustaz? iya lho nanti sampai di masjid tidak sholat subuh masih sholat tahiyatul masjid dulu mungkin atau kalau waktunya panjang atau bahkan mungkin waktu subuhnya belum datang mungkin masih sholat tahiyatul masjid rok atel fajr kalau sudah masuk waktu subuh atau bahkan waktunya masih agak panjang mungkin sholat witir karena belum di rumah jadi eh, definisi niat yang diberikan oleh para ulama adalah tadi ya. maksudnya hati untuk menjalankan suatu amal, di mana maksud tadi dihadirkan kita hadirkan itu beruntun atau beberapa detik sebelum kita mulai mengerjakan amal tersebut itu umumnya, ya. bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menjalankan Haji ataupun Umroh, ya. kapan niatnya? Kapan niatnya? Dari rumah itu belum niat. Ya, kuekiniat apora, bukan itu maksudnya. Kalau itu niat itu berbeda dengan niat dalam pengertian uh, dalam ibadah. Aku niat haji, gini. Ya. Lalu so kapan budale Alhamdulillah tahun depan. Nah, itu belum niat. Atau mau berangkat itu belum niat Belum masuk definisi niat Naik pesawat Itu belum niat Karena niat untuk haji Itu harus Dilaksanakan Di mikot Di mikot Beruntung sekali kalau bapak-bapak Ibu-ibu menjalankan haji atau umroh Di Di eh, gelombang awal karena mikotnya jelas yang agak sulit itu yang gelombang-gelombang akhir itu mikotnya e, kita tidak bisa memastikannya karena umumnya jamaah haji yang berangkat akhir itu langsung menuju ke makkah langsung turunnya nanti di e, bandaranya itu sudah masuk mikot jadi niatnya itu nanti pasti masih ketika di atas pesawat kalau yang ke Madinah dulu nah nanti biasanya akan mampir di orang sering menyebutnya dengan bira ali, abarua ya, al ali. Nah, di situ kita disunahkan untuk mandi, kemudian uh, mulailah kita memakai pakaian ihrom. Nah, disitulah kita niat untuk menunaikan haji atau umrah Niatnya nyambung dengan rukun pertama dari amal itu. Nah untuk siam ini beda. Ya, siam ini beda. Rukunnya siam itu apa? Ya, menahan diri dari makan, minum, dan perkara-perkara yang membatalkan siam. Dari sejak kapan? Dari sejak terbit, fajar, sodik. Masuk Pabu Subuh. Niatnya kapan? harus sebelum itu dan Nabi memberikan keringanan boleh sejak uh, malam maksud saya tidak harus nyambung jadi jam-jam tujuh habis sholat isya itu sudah boleh niat bahkan Nabi mengingatkan kita la siyamah liman lam yubaynitin nia alhamdulillah tidak ada siam bagi orang yang tidak berniat pada malam hari artinya mungkin niatnya sudah subuh jadi dari sejak sore hari itu tidak pernah kepikiran sama sekali kalau besok punya niatan untuk melaksanakan siam Ramadan sibuk atau asik mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain misalnya ya terus begitu masuk e, begitu jam tidur dia tidur bangun tidur sudah masuk waktu subuh belum niat belum niat menurut keterangan hadis Nabi tadi maka siamnya hari itu tidak sah Yusufat itu kan ada pernah keterangan Nabi Pagi-pagi nanya sama istrinya, wahai istriku ada makanan apa tidak? Istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah, terus? Kalau begitu, aku puasa, aku tak puasa, aku tak puasa. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, itu berlaku untuk siam sunnah. Jadi kalau bapak-bapak puasa sunnah, tadi misalnya, Waktu berangkat kan mungkin sebelum masuk waktu subuh atau terdengar azan Bapak belum menikmati apa-apa Wah, ini tapi ada hidangan ini ya. Misalnya ya. Waginku tak wene kancaku sing sebelahku wae. Kenapa Bapak berniat untuk berpuasa sekarang? Tidak apa-apa. Kenapa? Puasanya puasa sunnah Tapi kalau puasa Ramadan la siama liman lam yubayitin niyyah. Jadi harus niat sebelum Masuk waktu fajar Boleh waktu sahur Tapi untuk menjagani Jangan-jangan nanti tidak bangun Sebaiknya pastikan Hati menghadirkan Saya besok Puasa Tidak harus berbahasa Arab Tidak harus Nawaitu Itu kan kalau bahasa Arab Jozo ngangguk bahasa Arab kalau ngerti karpe, ya. nabi itu sama golden dia ya, apa itu? Nabi itu sama golden itu tuh niatnya puasa itu berarti tidak paham. Karena niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab, tapi harus ada di hati kita menyengaja bahwasanya besok saya akan melaksanakan siam ramadan. Nah, berkenaan dengan siam ramadan ini para ulama berbeda pendapat mengenai apakah niatnya cukup pada malam tanggal 1 Ramadan saja saya niat puasa sebulan penuh misalnya, atau harus tiap malam kalau madhab syafi'i madhab yang Paling banyak dipakai di Indonesia Walaupun e, banyak juga yang mengaku bermadab syafi'i Tetapi ternyata kalau didetailkan, dikaji Mereka mau mengkaji ya, Ternyata banyak dari pendapatnya Imam Syafi'i yang ditinggalkan ya. Itu menyatakan bahwa niat siam itu harus dihadirkan setiap malam Itu kalau madab syafi'i ya. Sedangkan madab yang lain madhab hanbali ya itu cukup madhab hanbali madhab maliki ya itu cukup satu kali rapel depan kalau cukup satu kali terus kemudian niat tiap malam boleh napa boleh jangan lupa niat itu amalan hati amalan hati itu kalau kita kerjakan mendapatkan pahala ada pahalanya nah kalau bapak-bapak ibu-ibu mengikuti pendapatnya madhab selain madhab syafi'i yang menyatakan niatnya harus eh, niatnya cukup satu kali di depan itu tentu kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak ada halangan sama sekali selama sebulan penuh puasa ya. tapi kalau Misalnya dalam perjalanan puasa itu bapak-bapak ibu-ibu ada kalanya sakit sehingga lereng poso ni sakit. Ya. kuat iki aku. Loro Sakit apa yang membolehkan kita berbuka puasa? Halo eh, lagi masak ke perang. Sakit apa tidak ya? Sakit batal boleh batal puasa apa tidak? Oh. Kur ke perang Ke perang kok jangan-jangan Panuan juga Membatalkan puasa Jadi kriteria sakit yang boleh kita Membatalkan puasa Adalah apabila Kita meneruskan puasa Maka sakit Kita tidak sembuh Sembuh Nah itu Memang sebenarnya yang tahu Ya Ya bukan diri kita sendiri dong Pak Nanti itu cuma perasaan Harus objektif Ya Ya dokter Atau terapis Oh ini Bapak Jangan puasa dulu Soalnya kalau Bapak puasa Itu enggak sembuh-sembuh Enggak apa-apa aku tak puasa Ya enggak apa-apa kalau begitu Tapi sebenarnya Untuk dia sudah boleh tidak puasa Jadi kriterianya itu Sakit atau bepergian. Bepergian yang niatnya untuk kebaikan, bepergian niatnya korupsi tidak mendapatkan rukshoh puasa, batal puasa anda boleh. Ini niatnya korupsi ya. Bepergian, yang, pokoknya perpergiannya kriterianya adalah bepergian yang untuk alasan yang boleh mubah atau bahkan untuk mengerjakan amalan sunnah atau untuk mengerjakan amalan wajib. Nah itu boleh membatalkan puasa atau boleh tidak berpuasa. Atau Kalau ibu-ibu Kedatangan tamu Datang bulan atau haid ya, Itu kan juga tidak boleh puasa Maka kalau sudah selesai halangannya Sakit sudah sembuh bepergian sudah sampai di rumah Ibu-ibu ya. yang haid juga sudah selesai ya. Maka besok mau puasa Malamnya tetap harus niat Lagi Karena sudah ada jedanya tadi ini kalau misalnya diantara bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang berpendapat pakai e, niatnya di awal Ramadan saja begitu. Tapi kalau ada yang mengikuti pendapat tiap malam aku bakal niat, ya berarti kan ya wes cukup karena sudah niat tiap malam. Ya. Kemudian setelah niat. Niat kita anggap cukup dilanjutkan dengan sahur. Sahur ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau memberitahukan kepada kita bahwasanya dalam sahur itu ada keberkahan. Selain itu juga bahwa menikmati hidangan sahur apapun itu minimal apa? Minimal air putih. Minimal beberapa teguk air putih. Itu merupakan bentuk Dari Menyelisihi Orang-orang Yahudi Orang-orang yang Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu makan sahur ya Kalau yang masih muda-muda seperti saya ini Makan sahur semangat kalau yang sudah sepuh-sepuh, yang usianya sudah di atas 60 itu biasanya agak apa namanya, malas kalau makan sahur itu ya sebetulnya sementing melaksanakan sunnah, biasanya itu tidak pakai hidangan macam-macam tapi yang masih muda-muda itu biasanya ya berfikirnya bagaimana supaya itu puasa full, bisa tetap kuat, mengerjakan pekerjaan, pekerjaan, biasanya berfikir begitu Nah setelah makan sahur Kemudian Ya masuk Mulai kita menahan Kapan kita menahan siam Atau mulai imsak Mulai menahan diri dari Makan dan minum Kapan itu? Ketika masuk Waktu subuh Mungkin ada yang pernah mendengarkan Ungkapan bahwa Oh, nek baru wiwit adzan itu masih boleh makan. Sampai kapan? Ada nanti sampai selesai ya adzan. Bahkan kemarin di Wonogiri saya menyampaikan materi ini ada yang nanya, "Ustaz, saya pernah dengar katanya boleh makan sampai komat." Bener ada yang nanya begitu. Yang betul apa? Yang betul waktu subuh karena ayatnya jelas sekali hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minalfajr. Bukan azan. Waktu subuh. Bukan azan. Kenapa? Loh nek pas ini Mas Andre ke belakang. Mas Otik yang ngantri eh, sini wc enggak cuma satu ya Mas ya? oh cuma satu oh ya ngantri ya terus masuk waktu subuh ini terus napi yang masuk azan tengah lorong misalnya suatu so, engkau azan nih tiba-tiba azannya telat lima menit setelah terlewat baru azan bapak-bapak urung azan nih terus padahal sudah masuk waktu subuh batal puasanya jadi patokannya adalah waktu subuh sekarang kan bapak-bapak semuanya punya jam toh di rumah jam dinding, jam HP, jam komputer atau laptop, jam HP bahkan buat HP HP zaman sekarang yang pak Android itu umumnya jamnya selalu dia akan menepatkan dirinya dengan jam internasional, nah itu lebih lebih presisi lagi. Nah, perkenaan dengan waktu subuh ini perlu saya sampaikan sedikit hal, bahwa Indonesia ini mengikuti madhab subuh termalam di dunia. satu-satunya ya. saya baca banyak referensi maksud saya e, cara penentuan waktu subuh itu untuk Indonesia itu paling malam sik kewengen walaupun tidak seberapa banyak mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah mendengar kemalamannya itu sampai 20 menit sebenarnya tidak seperti itu tidak sampai 20 tidak sampai 20 menit ya artinya kalau kita Bandingkan dengan pendapat Yang dipakai oleh Jumhur kaum muslimin kemudian Pak AR Pak juga saya Pak AR lagi ya Pak AR Sugang Riyadi yang dari Asalem itu juga sudah membuktikan Itu tidak sampai 20 menit Sebenarnya Jadi begini Bapak-Bapak Ibu-Ibu Di Indonesia ini untuk menentukan waktu subuhnya adalah Ketika matahari berada di bawah ufuk Di derajat 20 Jadi 20 derajat di bawah ufuk Sudah masuk waktu subuh Padahal di seluruh dunia Itu tidak ada yang menentukan waktu subuhnya adalah Ketika matahari berada di bawah ufuk 20 derajat Kebanyakan Kebanyakan memakai sudut 18 derajat Saya punya referensi Jadi uh, UAMI Liga Dunia Muslim itu pakai 18 derajat Kemudian Universitas Islam Pengetahuan Islam Pakistan itu juga pakai 18 derajat Kemudian Umul Kuro, Mekah Madinah itu juga pakai sudut 18 derajat. Kalau 20 masih bawah, 18 agak naik. Terus sampai 10, eh ya 0. Kalau udah 0 kan, nah itulah saatnya sebentar lagi akan terbit. Nah kalau bapak-bapak nanti ingin mendapatkan. Yang ini karena selisihan lumayan. Kalau saya hitung-hitung itu selisihnya sekitar 8 menit. Bapak-bapak ibu ibu 8 menit habis berapa sendok? Satu piring. Oh. Malah 2 piring. yang di luar 2 piring katanya tanya. 8 menit lumayan itu, ya. Ah, nanti bisa download apa namanya? bisa dikeluarkan jadwal sholat untuk uh, garis lintang kita, garis garis bujur kita artinya lokasi kita ini berap, di berapa kemudian uh, dikeluarkan waktu subuhnya yang tepat di yang 18 derajat itu berapa. Meskipun kalau Bapak-bapak Ibu mau pakai 20 derajat sehingga kemalaman sekitar 8 menit itu ya ya ya monggo. Tapi khawatirnya nanti kayak itu belum masuk waktu subuh ya, kalau menahan diri dari makan dan minum sih gak apa-apa ya. tapi jangan buru-buru sholat subuh khawatirnya belum masuk gitu. jadi tunggu sekitar 8 menit baru sholat subuh kalau menahan dari makan minumnya gak apa-apa nah, mungkin uh, ada beberapa kawan yang kalau sahur ya setengah jam sebelum subuh Setelah selesai baru kemudian membaca Quran nunggu waktu subuh kan berarti sudah tidak makan minum juga itu ya begitu ya. jadi uh, kita perlu tahu kapan sebenarnya masuknya waktu subuh ya. kemudian dari sejak kita menahan diri dari makan dan minum sampai datangnya waktu maghrib ya Contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengisi hari-hari beliau selama bulan Ramadan itu dengan berbagai amalan. Banyak-banyak istighfar, banyak membaca Al-Qur'an, Menjaga lisan dan anggota badan kita dari perkara-perkara yang mengurangi nilai siang, nilai puasa. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Kemudian Berbuka puasa Patokannya apa? Sama seperti patokan mulai Waktu Bukan adhan Soalnya pernah kejadian Di Purwokerto itu, Adhan 10 menit sebelum Maghrib Allahuakbar, Allahuakbar, langsung seruput gitu ya. Ora <tuh> terus nih azan. Lah, Malah pengumuman, Assalamualaikum nuwun bapak-bapak niki wau adane. Kelentu kemajon. <tuh> Ternyata maghribnya masih 10 menit lagi. Wah, wis kadung nyruput. Gimana itu? Kalau kejadiannya seperti itu. <tuh> Batal puasanya punya utang Walaupun enggak, itu sengaja Bukan tidak sengaja itu sengaja Dia sengaja membatalkan Dia keliru dikira sudah masuk Waktunya ternyata Belum batal Punya utang satu Hati-hati Maka pastikan waktu Begitu pula kalau ini Mas Andri tadi lagi ke belakang sama tadi ya masoteknya juga gitu padahal sudah masuk waktu orang ngada naden toh ini esnya sudah menggoda waktu newest kau ngada naden toh ragu tuh nunggu aja asalkan sudah masuk waktu tet Bismillah Allahumma dahabat doa mau dan seterusnya monggo ya jadi patokannya waktu Oh ya, saya jadi ingat. Tadi kan kalau keliru eh, makan atau minum sebelum masuknya waktu membatalkan puasa, ya kan? Nah, begitu pula dengan begitu pula sebaliknya. Kalau sahur tadi, misalnya bapak-bapak bangun tidur jame mati di jam 4. Sepi toh? Soale ning masjid lagi do salat. Ora kerum. Oh, sepi, jam papa tu sahur, wei sahur, dah selesai makan, minum, kau kurung wang tolek tolek mulai sokong masjid atau mulai assalamualaikum, kurung, gimana ini? Katalah apa tidak? Tidak kalau itu, ya. kenapa? Karena pada asalnya waktu malam itu kita boleh makan. Sehingga tidak batal puasanya Berbeda dengan ketika buka puasa tadi Kalau sebelum waktunya sudah berbuka Karena apa ada pada asalnya waktu siang itu Tidak boleh makan, tidak boleh minum Maka puasanya jadi batal Jadi keterangan dari para ulama Seperti itu berkenaan dengan kalau salah waktu Neng naik masang jam sing mati tetap batal loh ya nanti sengaja pakai ya. bateri ini tidak disekway we. sing wes sewak ini melakukan melakukan mendrip mendrip ya. nanti biar uh, apa namanya uh, mati pas waktu sahur tidak boleh kalau seperti itu ya nanti tetap batal jadinya kalau dia menyengaja untuk menghindari hukum sudah ya buka puasa. Nah, buka puasanya juga sebaiknya tentu saja seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kebanyakan. Rasulullah kalau buka puasa pertama-tama apa yang dikonsumsi? Kurma. Ya kan? Rutab kalau ada, tapi di sini kayaknya enggak ada rutab ya. Paling di sini tamr. Ya kata Nabi juga yang dilakukan Nabi kalau enggak ada rutab, tamr. Rutab itu kurma basah. Tamar itu kurma kering kalau enggak ada air putih. Jatul jatulan rapajo kita Ya, enggak. Enggak harus seperti itu juga. Maksudnya enggak harus cuma itu. Ya. Karena di zaman Nabi enggak ada remar em ini remar em atau bukan ini ya. ya. Enggak ada satunya sosis. Ya. Boleh juga, walaupun jangan banyak banyak. Yang penting itu. Dan kalau ada rutop atau apa tadi tamar itu yang tidak halukan nah terakhir sunnahnya adalah sholat tarawih di malam hari kemudian ini khawatir ada kekeliruan atau kesalahpahaman walaupun beberapa tahun yang lalu ketika saya diminta di sini saya sudah sampaikan Berkenaan dengan 10 hari akhir bapak-bapak ibu, ibu yang dirahmati Allah di sepuluh hari akhir kan kita disunahkan untuk menjalankan itikaf. Itikaf ala Rasulullah itu masuk sebelum maghrib sebelum maghrib tanggal 20 keluar tanggal 1. Jadi kalau bapak-bapak nanti itikafnya cuma malam hari tok atau hari-hari tertentu tok itu jangan merasa sudah itikaf seperti itikaf sudah itikaf sudah tapi itikafnya belum seperti itikafnya nabi karena nabi itikaf itu 10 hari itu ya full tadi 20 sore sekitar jam 5 ke masjid ambil posisi baru keluar dari itikafnya tanggal 1 Syawal dalam rangka apa dalam rangka memastikan Mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar Ini saya berkali-kali ditanya Ustadz, apa tanda-tanda Seseorang itu mendapatkan Malam lailatul Qadar Ini pertanyaan yang salah Kenapa? Karena malam Al-Qadar Atau orang sering juga menyebut dengan malam lailatul Qadar Itu adalah suatu malam Satu malam Salah satu malam dari malam-malam Di bulan Ramadan Salah satu malam dari malam-malam Sepuluh Ramadan itu Sepuluh Ramadan yang akhir Jadi semua kita nanti Pasti mendapati Malam Al-Qadar Tidak ada yang tidak dapat Semua dapat mendap melewatinya Loh Apa ada yang nanti pas Di malam Al-Qadar itu Mati suri Nah kalau ada yang mati suri Itu ya dari Maghrib ke mati, subuh tangi Nah itu baru Dia tidak dapat Nah, tidak mendapati malam Al-Qadar. Semua orang melewati malam Al-Qadar. Karena malam itu adalah malam di mana para walaikah turun ke bumi. Kan begitu ayatnya. Jadi semuanya melewati. Tapi tidak semuanya mendapatkan keutamaannya. Nah, itu masalahnya. Nah, bagaimana agar mendapatkan keutamaannya kalau dari Rasulullah teladannya adalah iktikaf 10 hari untuk memastikan dapat gitu. Kalau enggak bisa 10 hari ya malam-malam ganjil. Nah, kalau bapak-bapak cuma ngambil malam ganjil, kui nek pas posone bareng kayak tahun ini, oke. Okay. Nek pas posone beda. Sing ganjil, ganjilnya sapa? Ah. 간jalah toto sing bener sing bener yang ya, bisa begitu. Ya. Ya. Ya, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dicintai Allah, sekilas fikih Ramadan moga moga mengingatkan kita semuanya akan pentingnya memasang target takwa di bulan Ramadan ini. Dari apa yang kita kasih tadi Kalau ada yang terlewat Boleh nanti ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh